Berkorban. Untuk kebenaran sudah semestinya kita lakukan Tapi sayang justru banyak orang lari dari tanggung jawab Sekalipun itu untuk menegakkan kebenaran Sebaliknya mereka melalaikan bahkan membangun kesalahan Karena tak pernah berani berkorban Berkorban memang tak mudah dan tak murah Tapi orang yang berani berkorban Mereka orang yang menjadi mahal harganya Mereka menjadi orang yang tak terbeli Mereka menjadi sahabat yang dicari Mereka akan memberikan pengharapan dalam kehidupan Membagaikan mentari Di kegelapan malam Menyinari Membuat semuanya menjadi terang Orang yang berani berkorban Untuk kebenaran Maka ia akan menegakkan kebenaran Dan menjadi penjaganya Tapi orang yang penakut Mereka akan menjadi penghianat. Lari dari gelanggang perang kehidupan Menyembunyikan diri Celaka Mereka terperangkap Dan akhirnya Hidup tanpa harap Jauh Dari penghargaan Mata memandang Seakan membelah kehidupan Ya orang yang penakut Dan tak berani berkorban Mereka tidak akan pernah mendapatkan penghargaan Awas jangan terjebak dalam kehidupan Yang berpusat kepada diri Tapi belajarlah untuk mengabdi Menegakkan kebenaran Berapapun harganya Karena itulah namanya berkorban Namun pengorbanan tak akan pernah sia-sia karena kebenaran akan ditegakkan. Selamat berani berkorban. Bersama saya Bigman Sirai